Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Asyadu anna ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa hari yang lalu wakil presiden kita JK menyatakan bahwa kesenjangan di negeri ini sudah lampu kuning Ya statement seperti ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia Bermacam-macam survei Bulan lalu hasilnya World Bank di Indonesia ini katanya Satu persen penduduk menguasai tujuh puluh persen daripada kekayaan negara ini. Ya, ya kita tahu siapalah ya. Kalau enggak asing aseng katanya. Ya, itulah hasil terbesar dari tiga puluh tahun kekuasaan Soeharto. Ya, mohon maaf saya bukan membuka luka lama. Tapi kesalahan Pak Arto terbesar adalah itu, menurut saya. Kalau memenjarakan aktivis itu nomor dua. Kalau Petrus itu nomor tiga, hal-hal kecil. Ya. Tapi menyebabkan mayoritas rakyat Indonesia ini miskin itu kesalahan terbesar, yaitu dengan memelihara sekelompok masyarakat tertentu yang menurut beliau dipikir bisa dikontrol, bisa ditodong kepalanya, ya, sehingga nggak bisa macam-macam. Tapi orang kalau udah punya triliunan nggak mungkin nggak bisa macam-macam lah. Jadi kalau triliunan sudah terkumpul di kelompok minoritas tertentu, apakah dia minoritas Minang, apakah minoritas Makassar, ataukah minoritas turunan Cina, ya mereka akan bisa berbuat semau maunya. Karena kalau punya uang 10 juta nggak mungkin buka rekening di Singapura, ya. Tapi kalau punya uang satu triliun bukan nggak mungkin, tapi pasti dia buka rekening di East Australia, buka di Singapura, buka di Swiss. Artinya apa? foreign exchange itu bisa dia pindah-pindahkan semaunya menimbulkan kegoncangan ekonomi di negara ini karena rupiah melemah ya. Ya. jadi masalahnya sudah jelas tapi jalan keluarnya nggak ada yang memikirkan kenapa? karena kepala kita sudah di brainwash habis-habisan dengan cara berpikir konvensional yang tujuannya cuma satu menguasai dunia ini Ribut-ribut LGBT dan segala macam itu cuman bagian dari skenario besar ya. Waktu terjadi di sekolah international school, terjadi pedofilia kasus Saya udah bilang ini cuman bagian daripada rencana besar kok ya. Kok nggak sadar-sadar juga sih Bahwa kita itu target daripada program internasional Yang tujuannya cuman simpel penguasaan Pelemahan, penguasaan dan pengontrolan Dan pemerasan. Versinya macam-macam nggak -macam, saya bahas karena ini ekonomi syariah ya. Tapi kira-kira ya Nah bagaimana sikap umat Bagaimana tindakan kita Mau bertindak gak? Walaupun dalam skop yang kita mampu ya. Jadi yang akan saya bahas hari ini Bagaimana sistem perbankan konvensional Menciptakan kesenjangan ya. Tapi saya kasih bonus kepada saudara-saudara sekalian ya. Bonusnya apa Bonusnya saya bahas sedikit tentang bagaimana latihan menerjemahkan Quran. Ini sangat penting, saudara-saudara. Kenapa? Saya sedih. 800 tahun kita masuk Islam. Survei di Universitas Universitas Malaya, Malaysia, di bawah 20% mahasiswa yang mengerti, yang paham apa yang bacaan salatnya Ini dahsyat nih, Mahasiswa itu adalah cream della cream, masyarakat elit dalam satu bangsa. Cuman di bawah 20 yang paham bacaan salatnya di Indonesia. Ya, kalau tadi salatnya salat maghrib dibacakan ayat-ayat Quran, yang paham apa yang dibacakan imam-imam itu paling setengah persen, di bawah setengah persen. Lalu kapan mau menjadi kuntilan hyro ummah? Ya. Kalau hal yang paling mendasar saja, kita tidak menguasainya. Ya. Juara Musabakwah tilawah Quran yang tidak mengerti apa yang dibacanya. Juara Musabakwah. Ini kasus real. Ya. Hafiz Quran, 30 juz yang tidak tahu apa yang dihafalkannya. Ini kasus real. Bukan main-main. Sehingga saya merasa selain menyebarkan ekonomi syariah, Memahamkan masyarakat tentang pemahaman Quran itu adalah suatu jihad yang sangat penting sekarang ini ya. Saya tidak mengkritik yang menghafal Quran ya. Pasti itu ada manfaat dan pahalanya Saya tidak mengkritik yang memperbagus bacaannya Tetapi selama itu belum dinaikkan ke tingkat pengertian Maka Quran itu tidak akan menjadi persapan, Itu cuma jadi lagu ya. Tidak akan tingkat persapan pertama dan kedua tidak akan sampai kepada tingkat pengertian. Ketiga, inilah yang terjadi di negara-negara Islam, tidak menjadi tingkat pengamalan. Karena Quran cuman menjadi mantra. Membaca Quran berarti masuk surga. Waktu waktu malaikat berkata kepada Nabi, "Iqra." Dia tidak mengatakan tilawah. Dia tidak mengatakan nyanyi. Dia mengatakan baca dan maca bagi nabi adalah membaca sesuatu yang dia mengerti persis apa yang dibacanya bukan menyanyi bukan hafal buta tapi paham apa yang dibacanya nah saudara-saudara sekalian yang kemudian Allah ini saya ambil tadi dari Quran surat Al-Mulk surat 2 allazi khalaqal mauta wal hayata ليبلواكم أيكم أحسن عامل وحول عزيز وفور. ياه. Ini cuma preview saja, tapi penting saya lakukan. Alhamdulillah. Teman-teman yang di pesantren tentunya paham betul. Alazi ini artinya adalah yang di pesantren dulu pak pernah pesantren? Ya pernah. Yang nggak di pesantren sedih. Ya alazi. Di sini ada tabel ya. Yang di sini katanya tabel huruf bermakna. Di baliknya ada yang namanya matriks ciri. Ya. Saya nggak akan bahas detail. tapi di tabel huruf bermakna ini aladzi masuk di C1. Ya. Dan Dan terjemahannya di sini yang ya. atau orang yang atau dia yang ya. Jadi aladzi ini saya kasih kode di sini C C1. Ya. Sesuai dengan kode di tabel ini. Artinya orang yang, ya. Holako, ya. Ini sebuah akar kata. Bagi yang nggak paham denger aja dulu, ya. Holako ini sebuah akar kata yang artinya adalah menciptakan, ya. Atau dia telah menciptakan. Ya. Berikutnya kita lihat ada kata di sini al-mauta. Mauta apa artinya? Mati, modern, Mauta ya maut, ya, maut, kita sama-sama udah tahu. Mauta ini didahului dengan al. Ya, kita cari di matriks ciri, al ini ada di kolom atau di kotak nomor satu. Kita kasih angka satu. Al, semua yang dimulai dengan al adalah kata benda. Ya atau isim. Ya, jadi kalau ada dengar Al Quran, ya, Al Kitab, Al Kursi, ya, pasti itu semua adalah benda. Jadi mudah nih bahasa Arab sebetulnya, bahasa Quran ya. Almauta di sini ada lagi wa. Ya, di tabel ini keluar wa. Wa ini ada di e 3 Saya tulis e 3 Kena keluar lagi al satu lagi al hayata berarti ini kata benda izin apa itu hayata hidup al hayata keluar kata li li ini artinya untuk atau bagi di sini h dua belakangnya ada kum kum ini identik dengan a 3 atau k k itu kamu kalau kum kalian ya ini a tiga namanya saya dia yang kholako telah menciptakan al-mauta kematian walhayata dan kehidupan liabluakum ya di tengah tengahnya nih ada Balawa, ya, balawa ini artinya kira-kira akar kata untuk kata balak. Balak itu adalah ujian, tes. Lihat luakum untuk menguji kalian. Jadi hidup kita sekarang ini, ya, dan nanti ada kematian, itu semua ujian. Semua itu tes. Untuk apa, saudara-saudara? Di kata berikutnya di ayat berikutnya dikatakan supaya Allah tahu ayyukum ahsanu amalah siapa di antara kalian yang terbaik amalannya ya. nah ini kalau yang mau coba-coba lihat ini ya nanti silahkan buka www.quranmudah.com nggak ada bayaran apa-apa gratis Anda bisa mendownload matriks ciri ini dan bisa mendownload tabel huruf bermakna. Ya. Lalu apa yang bisa anda lakukan ya untuk mengerti, mencoba mulai memahami kata-kata Quran, lakukan yang seperti saya lakukan tadi. Berikan kode-kode kepada Mushaf Quran yang anda punyai sebaiknya terjemah perkata. Kalau tidak sampai hati, katanya mencoret Quran, silakan juga print lagi dari www.quranbuddha.com sudah tersedia surat Al-Baqarah dalam warna, tiga warna yang mengidentifikasikan mana kata kerja, mana kata benda, mana huruf bermakna. Al-Baqarah itu, kalau dalam konteks terjemah itu adalah apa namanya surat kunci itu begitu Anda mengerti paham al-Baqarah Anda paham 80% kata di dalam Al-Qur'an jadi dalam konteks terjemah Anda menguasai 2,5 juz yang nilainya ya 8/10 30 nilainya sama dengan 24 juz dalam pengertian perbendaharaan kata Susah melakukannya, saya yakin satu tahun kalau tiap hari dibuka, selesai urusan menterjemah Quran. Ya. Awalnya mungkin susah, tapi setahun. Ya. Daripada kita masih hidup 20 tahun lagi, tiap Ramadan kita tadarusan menghatamkan Quran, menghatamkan Quran dengan cara beo. Waktu mulai baca nggak ngerti, selesai hatam Quran gak ngerti juga ya. Jadi saya anjurkan setahun ini fokus saja pada al-baqarah kalau anda ingin meningkatkan menjadi pemahaman kata ya untuk sementara jangan hatam Quran dulu deh hatam al-baqarah saja tetapi dengan kualitas yang meningkat kalau nggak nggak kalau nggak sampai mati kita begitu aja ya cuman sampai nyanyi dan cuman sampai membeu ya mohon maaf bahasa saya agak tajam supaya kita agak tersentak Nah saudara-saudara sekalian Kembali kepada ekonomi Ekonomi syariah Atau ekonomi konvensional Di sini dikatakan Siapa yang kalian yang Ahsanu amala Siapa yang terbaik amalnya Apa yang terbaik amal jelas Cuman simple aja Amar ma'ruh nahi Buka Yang dilarang ditinggalkan Yang diperintahkan jalankan Nah saya ingin menyampaikan suatu perumusan yang sangat simple di dalam sistem ilmu ekonomi M kali V sama dengan P kali Y Yang ini sering ditulis sebagai PQ MV sama dengan PQ M-nya adalah money supply Uang yang beredar F-nya adalah velocity Yaitu seberapa kali, seberapa cepat perputaran uang di dalam masyarakat P-nya adalah price Y-nya ini adalah sama dengan quantity daripada barang dan jasa Yang dari ekonomi tentunya sangat paham Ini simple saja ya. Jadi kalau velocity yang warna hijau ini kita asumsikan Dia standar, stabil dalam sebuah masyarakat Maka kalau money supply meningkat ya, Money supply meningkat Sementara y nya tetap ya, Barang dan jasanya tetap Maka apa yang terjadi dengan price atau harga naik, ya itulah yang namanya inflasi. Ya. Uang beredar tambah banyak, tersedia uang sehingga orang pada minjem di bank, investasi dan segala macam beli rumah lagi dan sebagainya. Tetapi rumahnya nggak bertambah, ya produksinya nggak bertambah. maka rumah itu akan jadi tambah mahal. Uangnya menjadi tambah tidak bernilai. Walaupun hak, rupiahnya angkanya naik, tapi tambah tidak bernilai. Karena dengan uang atau money yang sama, sekarang kita bisa membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Ya, Nah, pada ceramah-ceramah sebelumnya saya sudah mengatakan namanya inflasi itu adalah memiskinkan masyarakat banyak untuk keuntungan sekelompok masyarakat kecil tertentu ya. jadi setiap terjadi inflasi terjadi perampokan ya. terjadi misalokasi kepemilikan harta aset-aset di sebuah negara ya. siapa yang dirampok guru pegawai bank juga dirampok sebetulnya karena gajinya umumnya tetap ya pegawai negeri ya Siapa yang diuntungkan pengusaha yang mempunyai akses kepada bank ya konglomerat ya. nah ini sulit ya karena Pak JK mengatakan kesenjangan sudah lampu kuning kasihan rakyat tapi di satu sisi kalau sistem ini tidak dipertahankan Pak Jk juga nggak untung, ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya dilema yang terjadi di dalam diri seorang Jk atau Abu Riza, atau Donald Trump, padahal dia menjadi pemimpin bangsa. Untung Jokowi cuma mebel bisnisnya. Ya. Jadi sistem ini membuat orang-orang yang di top level itu tidak sama kepentingannya dengan rakyat banyak. susah dalam satu acara saya pernah bersama-sama dengan Miranda Gultom dengan siapa lagi Sudraj apa Sudrajat belum? Wibowo ada Miranda Gultom saya bicara di situ pejabat negara pejabat Bank Indonesia yang punya deposito dalam dolar adalah pengkhianat pucat mukanya dia kenapa Bagaimana Anda menjadi pejabat Bank Indonesia, misalnya yang mengatur kestabilan rupiah, Anda punya deposito dolar yang begitu besar, Anda konflik. Kalau rupiah stabil, apalagi menguat, dolar Anda melepah. Ya. Nah ini nggak pernah dibahas gitu ya. Nggak pernah dibahas hal-hal seperti ini gitu. Saya nggak tahu kenapa. Bahwa pejabat negara itu gak boleh punya simpanan dalam foreign exchange Kalau dia mempunyai mempunyai keputusan untuk membuat policy dalam bidang perekonomian Gak boleh, konflik Atau pejabat negara jadi komisaris di perusahaan asing, gak bisa Nah kembali kepada teori tadi Pak ya Saya ingin kasih tunjuk bagaimana ini menciptakan kesenjangan Yang namanya produksi barang dan jasa, ya, yang sisi ini, ya, tumbuh melalui deret ukur. Simpel aja, ya. Bagaimana sih menaikkan produksi dalam suatu bangsa? Komponen-komponennya tenaga kerjanya bertambah. Produksi naik. karena tenaga kerja meningkat, produksi naik. Inovasi teknologi, produksi naik. Ini semua meningkatnya tenaga kerja butuh perkawinan dulu, ya. Butuh anak lahir yang baru tumbuh lagi, ya. Jadi kalau LGBT itu kampanyenya itu adalah teror bagi bangsa ini, jelas. Kalau bangsa ini nggak melahirkan lagi, nggak ada produksi. Ya. Kalau si Alex sama si bukan sama si ini, si Alex sama si Adam menikah, yang pasti nggak ada hasilnya. Nggak ada tenaga kerja baru seperti yang dialami Prancis sekarang orang tua semua, ya. bingung mereka. Nggak ada tenaga kerja. Mau ngimpor orang Maroko, ada rasisme. Mau nggak diimpor, nggak ada yang mau kerja. Skill membutuhkan waktu lama untuk dibangun Inovasi teknologi nggak selalu ya, Itu di sisi ini nih, sisi kanan ya Kanan bukan situ ya. Sisi Y Nah bagaimana di sisi money supply Di sisi kirinya Ternyata Money supply Tumbuh sesuai dengan Deret Tadi yang satu deret tambah ini deret ukur Sistemik, Uang itu selalu bertambah nggak pernah berkurang Kecuali terjadi krisis ya. Kenapa dia nggak bisa berkurang? Karena tiga pilar setan Yang saya tuliskan di buku satanic finance Pertama adalah bunga bank Yang akan selalu menambah money supply Sesuatu yang tadinya tidak ada Kemudian menjadi ada Berdasarkan waktu kedua yang namanya fractional reserve, required, reserve banking, banking saya pernah sampaikan juga anda nyetor 1 juta ke bank gara-gara uang anda bank berpotensi 1 juta tadi diberikan dalam bentuk kredit sebesar 20 juta ini sulap yang luar biasa tapi terjadi dan tidak dimengerti banyak bankir ya. ketiga kenapa ini kedua bisa sistem bunga dan sistem e, giro wajib minimum ini berjalan Karena uangnya uang palsu ya. Contohnya simpel aja Apa itu uang palsu Ini uang palsu ya. Tapi kalau kita coba bikin uang kita sendiri Kita ditangkap ya. Karena kita bukan gubernur bank Indonesia Ini uang palsu Uang yang tidak punya nilai Uang yang tidak akan diterima Dengan sukarela Kalau kita tidak dipaksa oleh aturan legal tender Di negara ini Uang yang kalau dibawa ke McDonald's di New York Kita kasih uang ini Kalau enggak kita ditendang keluar Atau kita dibilang orang gila ya. Ya. Dan yang saya sampaikan ini Adalah sesuatu yang sudah kita terima sebagai kebenaran ya. Kita sudah terbiasa dengan itu ya. Semua ribut kesenjangan Kok hidup saya makin susah Tapi tidak ada yang mau menyerang sendi-sendi Keuangan setan, ya. yang pakai peci putih, yang pakai sarung segala macam. Kalau ditanya simpen uangnya di mana, bank syariah dong. Ah ngapain bank syariah? Gak jelas kok oh, itu halal atau enggak. Ya. Saya milih yang jelas haram aja. Kok oh, simpennya di mana? Di bank syariah nggak? Ngapain bank syariah? Gak jelas. Akhir bulan dapat berapa? Kalau di bank konvensional jelas. 7% ya 7%, 10% ya 10% ya. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui Apa yang akan terjadi esok hari Mau kita memastikan keuntungan dengan bunga itu Ya sebetulnya kita memastikan Tempat kita bukan sebagai aksanu amalan tadi gitu. Ya, Tempat kita nggak jelas nantinya gitu Coupling kita nggak jelas Karena kita jelas-jelas ikut terlibat mendukung sistem keuangan konvensional Nah ini yang terjadi ya Jadi kalau money supply nya bertambah terus secara otomatis Sementara produksi stagnan pelan-pelan dia nggak mungkin bisa langsung besar Berarti yang namanya inflasi itu abadi Betul gak? Ya. Dengan sistem ini Tidak mungkin kita bermimpi Eh mungkin tahun depan harganya turun ya nggak ada cerita ya. Karena ini bukan masalah Demand supply antara orang kepingin sesuatu Dan barang yang ada Tapi antara uangnya Yang terus bertambah Dengan barang bertambah dengan pelan-pelan Atau tidak bertambah sama sekali Jadi kalau JK serius dengan lampu kuningnya itu, bilang dan nyatakan, kita tegakkan ekonomi syariah di negara ini, selesai. Nah, itu masalah inflasi. Saya mau memperlihatkan sekarang simple aja, masalah misalokasi daripada harta kekayaan. Ya. Saya gambarkan aja seperti gini. Ya. Money supply tadi kita tahu bertambah ya. Kita asumsikan bahwa di negara ini cuma ada dua manusia Yang satu namanya si, ka, si kaya Yang satu lagi namanya si miskin ya. Taruhlah kita anggap harta mereka mulai dengan 50-50 50%-50% Si kaya dan si miskin kekayaannya sama Money supply adalah suplai uang Uang itu tiga fungsinya Alat tukar Penyimpan nilai Store of value Dan unit of account Sebagai alat pengukur ya, Nilai ya. Saya mau menyatakan saja gini ya. Kalau Money supply yang ada di sebuah negara Adalah 3000 triliun Misalnya di Indonesia lah ya maka saya bisa mengatakan nilai seluruh barang dan jasa yang saat ini ada di Indonesia nilainya 3000 triliun ya. rupiah jadi kalau 50-50 kekayaan si miskin tadi ada 1500 kekayaan si kaya 1500 betul nggak pak? ya? betul ya? Ya, jadi si miskin menguasai 50% daripada seluruh barang dan jasa Dan si kaya menguasai 50% barang dan jasa Kemudian tahun berikutnya Karena otomatis sistem itu menciptakan money supply Uang itu menjadi money supplynya 4.000 triliun Berapa kekayaan si kaya, berapa kekayaan si miskin? Dalam rupiah. 2000 dan 2000, itu kan? Ya. Artinya perbandingannya tetap. Betul nggak? Betul begini? Nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Pencipta money supply ini adalah sistem perbankan. Dan sistem perbankan tidak bisa diakses oleh si miskin. Ya. Jadi, begitu ada tambahan, ini kan dari 4.000, ya. Dari 3.000 triliun ke 4.000 triliun kan ada selisih 1.000. Ya, seribu ini diciptakan oleh siapa? Terutama oleh sistem perbankan melalui apa? Penciptaan kredit. Ya, jadi uangnya itu yang buat itu bank bank, bank bank bank bank komersil melalui penciptaan kredit. Kredit untuk siapa? Untuk si K atau untuk si M? untuk Sika, bukan untuk si M M cuma kerjanya nabung sejuta, 100 ribu 200 ribu Sika ngambil kredit 3 miliar 10 miliar, setengah triliun ya jadi money supply itu arahnya ke arah Sika maka 1000 ini mungkin ya, Sika dapat 80 si M dapat 20 ya. Jadi si K dapat 800 triliun ya. Si M dapat 200 triliun. Ya. Berarti dari 4.000 ini ya, si K punya 2.000 eh apa? 1.500 namanya 2.300, si M punya 1.700 Nah, perbandingan Antara 2.300 sama 1.700 Ini udah gak 50-50 Udah berubah Nah, kalau tiap tahun begini Terus, habis Duit rakyat Kok heran, kok tiba-tiba Semua itu milik asing atau milik asing Kalau menurut Pak Yusriel Iksa 70% lahan di Indonesia Dikuasai oleh Orang-orang yang namanya dulu warga keturunan ya. Bukan petani, bukan nelayan, bukan apa ya. Dan beberapa orang itu cuma ada di kota-kota besar ya. Jadi kalau masyarakat mengalami kelaparan zaman dulu Dia bisa masuk hutan, nyari daun, nyari nyari binatang, ditangkap Sekarang masuk ditemak sama penjaga lahan itu Mau kemana? Larinya cuma ke kota paling ya. Ke kota jadi rampok, jadi pengemis Nah, ini jelas ya Pak ya Itu hitungan ini sangat simple ya. Yang saya mau katakan Kalau Anda datang ke bank Jangan cuma pikir ini Banknya bagus, indah Bunganya tinggi ini, Tapi Anda di sisi yang lebih besar Di sisi makro Anda udah dirampok duluan ya. Saya nggak mengatakan BNI bank jahat Bank permata konvensional bank jahat Sistemnya yang diterapkan oleh oleh penjahat penjahat internasional sistemnya itu jahat ya. syariah belum berhasil mengurangi secara banyak tapi sudah ada yang dikurangi ya. mungkin kita ambil waktu berikutnya untuk menjelaskan apa bedanya dengan perbankan nasional perbankan syariah dari sisi makronya demikian kalau ada pertanyaan silahkan kalau ada komentar juga silahkan Ya, Mas. Sorry, kasih. Masih ada sebab apa, Mas? Mau tanya, Pak? Katakan kita. Buat saya sih simpel aja, Pak. Ya. Kita nggak mungkin merubah total. Yang akan merubah total itu nanti adalah Amerika. Ya. Pada saat dia hutangnya sudah begitu ter, ter begitu besar di dalam uang kertas, ya. Dan pada saat cadangan Freeport itu sudah habis mereka ambil, ya, emasnya. Pada saat ininya udah kegedean hutangnya, simpel aja. Mereka mengatakan sekarang uang dolar saya sudah akuin lagi. Kita menerapkan sistem uang emas. Terus yang punya uang emas siapa? Ya mereka, sama Cina, sama Eropa, orang Islam di mana? Orang Islam nggak punya emas karena nggak percaya sama Islam. Orang Islam tidak punya emas karena tidak percaya pada Islam. Celaka kita. Orang Barat percaya sama emas. Mereka boleh menerapkan sistem uang ini untuk kepentingan mereka, tapi mereka menimbun terus dan kita membiarkan digali terus karena nggak punya nggak punya wawasan makro pemimpin kita, mohon maaf lah yang di parlemen anggota DPR nggak pernah baca buku susah kan. Jadi apa yang kita bisa lakukan nggak bisa drastis lah. Kita tidak bisa merubah tatanan dunia. Yang bisa merubah itu Eropa, Amerika. Ini realitas. Kita cuma bisa ditolol-tololin orang Arab Saudi, disuruh jadi fanatik. Ya. Kemarin Imam Besar Al-Iskandar mengingatin tuh, hati-hati masjid-masjid ini, udah disusupi semua. Kalau nggak sih, ah wahabi. Ya. Udah deh, Islam Indonesia itu udah paling bener deh. Ya. Minimal kita 800 tahun nggak pernah konflik. Ya. Jangan melihat yang berjenggot-jenggot dari Timur Tengah. Kalau berjenggot dari Indonesia boleh. Omong kosong itu Mereka tidak berhasil membuktikan Mereka itu pengikut nabi Itu aja Jadi pak, buat saya simple Bapak pergi aja Ke permata syariah Bapak buka tabungan Mau sejuta, mau dua juta Mulai sekarang saya mendukung Ekonomi setengah syariah Maaf lagi bahasa saya ya, Yang bangkir permata mungkin kesel nih Bangkir syariahnya saya nyatakan aja mulai sekarang saya mendukung sistem perbankan setengah syariah ya. sistem perbankan setengah syariah lebih baik daripada sistem perbankan 100% haram ya. jadi jangan lagi berkilah kita pak, ah, ini enggak syariah nih bank syariah, setengah-setengah ya oke setengah itu lebih baik daripada yang jelas-jelas haram ya. itu aja yang bisa kita lakukan Pak. dan bagi pemerintah mungkin adalah memastikan bahwa ekonomi syariah ini bertumbuh jangan dibiarkan tumbuh sendiri dalam kelemahannya, bersaing sama yang sudah besar, ya susah nah kita, kita nggak usah urusan pikirin undang-undang segala macam kita urusin 1 juta, 2 juta 10 juta uang kita ada di mana itu aja pak kalaupun kita tidak berhasil merubah tatanan ini kita tidak termasuk orang yang ikut merusak dunia ini demikianlah